Mbak Heri selamat pagi Ya mungkin sebagai orang kecil terkejut ya Tapi sebagai orang besar g a k t a u a d a d i dulu juga udah ada Gak usah heran Berarti kalau dari dulu udah ada Ini hebatnya pemerintahan s b y Untuk mensilperakan、uh, diri dia Untuk perhatian p e hukum itu Baik gitu loh Karena kasus y e n g u r i Kasus yang k p k a Lawa cicak itu kan Sempat membuat dia tercoreng gitu Jadi kalau memang mau トリボーカスモニア、トマトクタニア、オリアポハニタイヤ、アトアパンパリンプンティアナ、プランニティラキタマニダカジャバットジャバテンラファニト、リホコムシブランプランニア、ビラファリパタ、リマハセイ。ヤーパエリ、イブリダー、ソタギヤーパディボー、ヤーパディボー、ヤーパディボー、ヤーパディボー、ヤーパディボー、ヤーパディボー、ヤーパディボー、ヤーパディボーニア、ディサマイナンディレブ。ウダキタジャボー、ヤー、リマカセイ。 Baik, masih ada kesempatan yang lainnya, 6339160, Pak j o n i Iya, buat pemerintah gitu aja kau repot, kau baru tahu sekarang. Terima kasih. Pak Hendry, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. s i l a k a n Itu bukan salahnya pemerintah, jangan nyalain pemerintah juga. Itu mungkin salah satu sebagian itu didukungin politik yang lain. Pemerintah juga d i a m Kalau ngomong salah, semuanya salah. Satunya seperti wartawan, dimana wartawan bisa nggak tahu, itu kan wartawan juga kena itu harusnya, semua media harusnya tahu keadaan itu, wartawannya kok diam, kok bisa nggak k e tahu, itu i nggak mungkin, pasti ada apa-apanya juga itu, coba d i c e c k kalau nggak percaya itu, t e r i m a k a s Ibu. h Pak Paulus, selamat pagi, selamat silakan.、Uh, saya yakin Bu, tidak hanya di rutan ponok d bambu saja. Kalau mau tidak s i l a k a n hampir seluruh rutan di Indonesia tidak menutup kemungkinan Apa yang terjadi di Padang Bambu terjadi di rutan-rutan lainnya Untuk reformasi Bu ya, seluruh kepala rutan di Indonesia harus diganti, gitu aja Bu, makasih Ya, terima kasih Pak Sandy, selamat pagi ya, Selamat pagi, Bu. s i l a k a n Seperti yang disampaikan oleh p e m b i c a r a s e b e l u m itu y a saya rasa juga wartawan juga benar Buat turut, jangan g w a r t u w Karena masalah ini ya mungkin bukan hal yang baru Di zaman dulu p a g a m Tomi Soeharto masuk Lalu mungkin lebih mewah lagi kan Fasilitas yang diberikan gitu di penjara itu ya, Emang sistem di Indonesia ini aneh Harusnya ya kan di penjara ya bagi siapapun sama harusnya Lebih-lebih hukumnya disini kan aneh Pak Disini jadi orang yang seperti itu berikan fasilitas mewah Jadi koruptor-koruptor terutama n gak g akan takut karena dia hidupnya udah seperti di Hotel Bintang l i m Apalagi a yang anehnya lagi setiap 17 Agustus hari kemerdekaan diberikan pengampunan. Lebaran diberikan pengampunan. Natal diberikan remisi juga. Berkelakuan baik diberikan remisi. Bisa berkaya kayak b u h a s a n di penjarakan di mana di pusat kekembangan. Bisa berkarya hanya bikin batu a k i k i t u Itu di kursi remisi lagi ini aneh Maksudnya remisi-remisi itu n gak g ada Pak Jadi orang jadi n gak g takut Kayak Tommy Sarto lima belas tahun Relatif lima tahun bebas Bunuh orang Pak Di Amerika bunuh orang itu kursi listrik yang ditunggu Pak Terima kasih Terima kasih Pak Sandy Pak Chris selamat pagi Ya selamat pagi、Makan. Namanya saja pemerintah Jadi memang mereka lah yang mengatur regulasi di negara ini Jadi artinya baik atau buruknya Masyarakat termasuk yang di lapas itu Ya pemerintah yang bertanggung jawab Jadi サラカンセ u ーパワー、ナトシャパポニアライン、タタパムリテールのタンジャオ。ナムギン、ウントエフグランヤディアビシャディダパケナラ、クリアソシャレサビギリア、メカイアンパラコロプトレトアロスティブリカン、ウコマダムツアイアンラインアレイト、クリアソシャレマシャン、バパチプト。ハロー。シラカンパチプト。イアサラサうト、マシコランド、ミシタンダナギサウナ、アダマサー。 biar itu jadi komplit tuh, jadi bintang 4 plus plus, <laughs> ya kan, jadi enak tuh, kalau masuk penjara tuh, komplit semuanya s i t u ada sauna, ada whirlpool, ada m、mm. a s a k e segala macam tuh, supaya komplitin sekalian itu,、mm. ya kan, kalau、yeah. menurut saya, yang penting, kalau udah ada di penjara, ya namanya itu orang bersalah, ya mesti di trombak dia punya e n a lingkungannya juga memang tidak manusiawi itu pejara n disini juga itu、mm -hmm. terlalu berusahaan d itu、Udah、kayak kandang ayam t u h ya kan?、Yeah. mana bisa orang disamain dengan ayam ya mana mau k a r a n g kan kalau pemerintah mau dirombak jangan digirir-girir itu salah itu mestinya itu lingkungannya tempatnya diperbaiki anggarannya disiapkan dong ya kan? Di,、yeah. dimanusiawikan lah ya kan? mereka juga manusia kan Kita、Jadi anda setuju penjaranya ayam, lebih baik ya? Baik. Jadi kan mereka itu benar-benar perlu suatu fasilitas yang wajar, fasilitas yang benar. Coba diperbarui itu Menteri Hukum dan Ham itu, jangan、baik. dirotasi. Buat apa itu nggak ada gunanya? ya kan, mendingan juga kalau misalnya diperbaiki semua diperbaiki,、okay. sarana-sarananya diperbaiki,、baik. lingkungannya diperbaiki yang normal lah, yang bagus lah baik, terima kasih Bapak Cipta waduh, makin betah dong Pak di penjara ya Bapak William, selamat siang selamat siang Bu, s i l a k a n itu Bu ngomongnya ya, itu silahkan, waduh, nih. ya kalau menurut saya begini ya itu、oh. jangankan yang orang bergerit lah Yang biasa-biasa aja di sejarah juga pada enak Kau bisa makan nasi padang segala lagi <laughs> Itu iya Ini saya tanya nih、yeah. bapak, Saya pernah tanya berapa teman saya ya Ya、mm -hmm. d i orang bukan kriminal biasa aja gitu c o b a ya memang begitu t e n y a t a a n di Cipinang dimana cuma j u g a sama di Salemba、mm -hmm. Nah jadi kalau menurut saya lebih bagus dibikin n ya Sejarah kayak z a m a n model Belanda Khusus k a r a t n y a dibikinnya tingginya satu meter aja Gak apa-apa satu orang satu sel gak apa-apa Satu meter kali dua juga cukup Di sini tingginya satu meter Kasih lampu Jangan kalau bisa Jema lagi yang kasih lampu Atau gak dia Nah, kalau yang kriminalitas beda lagi, campur boleh, tapi yang manusiawi lah.、Hmm. Nah, nggak apa-apa dikasih satu, satu ruangan satu, coba dia besok-besok berani lagi koruptor.、Hmm. Itu kan merugikan negara punya itu, k e、hmm. r koruptor.、Hmm. Kalau yang kriminal, tentu merugikan negara, masih individu-individu. i -individu. n dia tauke, bunuh, apa, tapi konver, individu. Nah,、hmm. kalian merugikan negara, Harus begitu satu meter kali satu meter, satu ruangan satu, satu kali dua, aja. Baik. Jangan, jangan kasih lampu, Mbak. Terima kasih, Pak William. Bapak Roy, selamat siang. Ya. Silahkan Pak l e n Kalau menurut saya Bu penjara Sekarang ini Yang ketangkap kemarin Itu dari zaman dulu Jadi、uh -huh. so, ada Teman Dia kasus p e r j u d i a n Kita Begitu baru m a u m a s u k Ditawarin uh -huh. uh, Sama Kepala penjara Mau ruangan yang mana Ruangan ini tarifnya ini Ruangan ini tarifnya ini Dan itu ada koordinasi Dengan pihak polisi i t u Di penjara pun sama Pihak-pihak yang Di dalam penjara Itu ada kepala Misalnya Kepala RT、uh -huh. Nah, Ketua RT, dia bilang, Pak, apa bermasuk, ya kan? Mau tidur enak, store. Masing-masing semua store. Dijutuh、mm -hmm. ke store Kepala RT. Kepala RT nanti dia store lagi ke Sipir.、Mm -hmm. Dan Sipir juga store lagi ke Kepala Penjara. Itu bukan rahasia umum, Bu, kayak gitu. Nah, kalau memang Kepala Penjara menyangkal,、si、tidak tahu,、si、tidak tahu, itu bohong.、Okay. Apalagi Menteri itu nggak tahu, kayaknya mustahil banget, itu Bu, ya. Di penjara itu dari dulu sampai sekarang... ...tetap ada seperti itu... ...jadi kalau mau dirombak... ...menurut saya... ...lebih baik... Ya, ...dari kepala penjara dari menterinya... ...dia、hmm. harus turun tangan... ...dia lihat sendiri... ...semua itu tidak pembedaan... ...itu kalau menurut saya... Baik. saya terima, kasih. ...terima kasih Pak Roy... ...Bapak Gilberts, e l a m a t siang... ...selamat siang... ...silahkan Bapak... i a berimbang harusnya... ...yang menikmati fasilitas itu... Harusnya dihukum, dipindahkan ke Cipinang. Tapi yang memberikan fasilitas juga harus dihukum. Jangan cuma d i s k u s i sanksi administratif.、Mm. Dipindah, t a n g k a c e r i t u r u n i n dihukum. Itu kebiasaan orang Indonesia tuh begitu.、Mm. Hanya memberikan sanksi administratif. Jadi nggak pernah cerah.、Yeah. Ya kan harus dihukum. Dengan hukuman yang sama. Kalau yang...、Uh, yang menikmatinya dihukum dipindahkan ke、uh, apa namanya, ke Nusa Kambangan、yes. dia juga harus sama, menikmati begitu, jadi takut ya kan, enak aja begitu dari dulu itu, pura-pura aja gak tau makasih、oh. iya pak, silahkan dengan komentar、uh, Ande i saya mau nampaikan y opini aja kalau、mm -hmm. menurut saya pribadi, sebenarnya ini bukan hal baru ya dari zaman Soeharto dulu sampai sekarang juga kita udah tahu b a p a k Uh, mengenai kita bisa beli kamar, fasilitas, dan segala macam. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu hal yang baru itu a j a Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Pak Edo, silakan.、Uh, iya, kalau menurut saya sama seperti Bapak tadi. Cuman kita hargai lah, ini Menteri baru, dia m e l a k s a n a k a n tugas, tapi ini bukan hal yang baru ya. Dan sepertinya dibuat-buat banget, kita tahu itu siapa yang namanya Ibu Air, dibuat Talita, Jadi k orang kuat banget, mau ada acara begini pasti, pasti bocor harusnya cuman ini seperti memang, ya tapi kita ambil positifnya lah, tapi ini bukan hal baru gitu jadi jangan sampai terlalu heboh biasa-biasa aja, m a kasih malah、iya. gak disorot pak yang bisa pulang, m a kasih iya, terima kasih pak Edo ibu Desi silahkan dengan komentar anda komentar saya pak, berantas itu yang di dalam penjaranya itu tuh t oknum-oknumnya tuh berantas tuh di m a n g duitnya dapet disitu iya itu, itu saja bu iya b a ya. n a e t i a dan yang orang yang bersih itu tuh masukkan ke sal yang biasa biar dia merasakan bagaimana sulitnya hidup iya terima kasih ibu desi, pak sugiarto h s i l a k a n iya selamat siang saya sering ketawa sendiri pak terhadap ini kita harus kepala dingin sebetulnya kasus ini di jaman 30 tahun yang lalu sudah terjadi どうしたらいいのか Jadi kasus di LP itu dalam apa? Bukan di Jakarta aja, di seluruh Indonesia. Mau Surabaya, Semarang, dan Pasar Mana pun, sama ada fasilitasnya. Jadi marilah kita bangsa Indonesia dukung itu, Pak SBY. Jadi jangan kita dialihkan ke hal-hal yang tidak-agak bener ini. Yang kecil-kecil begini mah nggak ini, Pak, nggak prinsip, tapi tetap harus tegas. Seperti diketahui Pak, sekarang ini kan menghadapi akta Asia Free Trade. Area itu yang、Agreement. perlu、Pak. Itu yang perlu digarisbawahi Jadi supaya Kasus-kasus itu betul-betul Diangkat dan selesai Jangan puter-puter-puter terus Tahu n gak g Pak, saya banyak teman-teman Dari luar negeri, mereka, mereka ketawa kok Itu d a g e l a n y a n gak n g g lucu itu, Orang yang gak prinsip Malah diurak-urak seperti Senturi segala itu Iya, terima kasih Pak Pak Ali selamat siang s i l a k a n Pak パパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパパのパパのパパのパパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパパのパパパのパパのパパのパパパのパパのパパパのパパパのパパパのパパパのパパパのパパパパのパパのパパパパパパパのパパパパのパのパパパ マリカ人は。 p a k b e n y k o m i k o m e n t a r Anda? k a l a ya sebenarnya kita justru melihat dengan adanya fasilitas seperti ini bisa t e s o r o t bisa ketak kebasa berarti memang s e k i a sudah d i bikin. kita dukung lah Pak S P. Cuma saat kesitu coba k e j a l a n j a l a n raya yang ada lampu merahnya, ada polisi yang nungguin. Orang nembus lampu kuning itu ditangkap langsung Jadi sarkis hukum ini tuh jangan hanya yang disana Disana mah yaudah namanya udah、ini、Yang baru-baru cari Jadi kita ini sebenarnya yang Bapak tadi itu bilang benar Kita ini ada akta, r ada segala m a c a m Kita ini ributin soal dalam negeri kita yang sebenarnya sudah lewat dan tidak begitu prinsipil ya Sekarang dukung lah pemerintah, jalan Kalau ada yang salah ya dibuka Tapi jangan saling menjatuhkan seperti p a n s u s h a r i i n i tuh Ada yang ribut, ada yang apa Wah, kacau sekali. Makasih. Iya, terima kasih, Pak. Ibu w e l l y silakan dengan komentar Anda.、Oh, komentar saya. Paling enak korupsi di Indonesia, di penjara a j a masih bisa hidup enak kok. Jadi, mana mungkin di rantas itu a j a Iya. Ya, terima kasih, Ibu w e l l y ya. Bagaimana komentar Anda, Pak s o n y Halo. Halo. Ya, silakan, Pak s o n y Yang pertama, komentar saya, dihatikan. Karena ini mencerminkan mental sakitah. yang di atas itu memanfaatkan k e s e m p a t a n yang untuk horizontal, yang verticalnya ngincek-ngincek ke bawah.、Gitu. Yang kedua, uh, uh, apa? pemerintah kita rasanya perlu lebih serius lagi dalam meng-inventarisir masalah. Di negara kita ini, masalahnya mungkin bukan 2001, tapi kemilau s a terlalu u t banyak masalahnya. Dan saya n g k p e r c a y a itu kalau... Benar-benar serius nggak bisa ditangani i satu per satu. Masalahnya kontennya kurang gitu. Jadi praktek-praktek yang memanfaatkan j a b a t a n situasi dan kondisi interaksi antara pejabat dengan orang yang berduit, selamanya nggak akan pernah habis kalau penguasa kita tidak memperhatikan secara serius. Itu aja, Pak. Ya Pak Valentino. Ya Mbak. Silahkan Mbak. Mau komentar nih. Ini kita kadang-kadang aja rancu ya. antara hukuman dan pembinaan. Tapi、hmm. kalau digabungin terhukum yang dipinah itu agak repot. Mungkin dia lihat fasilitas rumah sakit ya, walaupun、uh, sakitnya sama, tapi dia bisa memilih、uh, tempat n yang fit gitu.、Hmm. Ya mungkin dia lihat dari situ. Oke, terima kasih. Oke,、okay. Ibu Rani.、Uh, menurut saya kalau misalnya bikin kamar、uh, yang bagus. Nggak bisa seenak, kalau dia bebas. Jadi, kalau dia bisa bayar untuk perluasan lembaga p e n a s g a k a n k u m itu, untuk bikin yang lebih banyak lagi, atau yang lebih bagus lagi, atau yang lebih besar, e, uangnya e, dipakai untuk itu, nggak masalah, terima kasih. Oke, Pak Rudy, ya, habis kepala l a p a s n y a doyan duit, bagaimana? p a k Jimmy. ファンサーです。 Oh, siang? Ya, Bagus. Itu masalah itu mengenai lapas dan hutan, ada kamar khusus atau istimewa. Itu itu sudah lama, itu、uh -huh. cuman gimana pengawasannya, memang saya rasa kurang gitu. Karena inspektor a k t i yang dari Departemen Hukum dan HAM itu, pengawasannya mungkin s a t u UPT p e m a s a r a Kali itu tiga tahun sekali baru ketemu lagi. Jadi hari ini kita tidak habis, kita pulang. パいコ Uh, pemberantasan mafia hukum gitu Soalnya kan juga kan ada juga gitu、uh, Pamanku dulu juga kan pernah cerita d i a juga pernah masuk Kayaknya sekala pas gitu、uh -huh. nah, dia juga cerita、uh, Banyak lah p e r a k u a n p e r a k u a n istimewa gitu Bagi napi-napi yang berduit gitu Gitu aja、hmm. uh, pemerintah di sini juga m e s t i n y a Mesti tegas juga gitu Dengan pejabat- pejabat, pejabat kayak gitu Ya、yeah. dibilang tadi Seperti kayak bapak tadi Ya kalau kalau apa saya masih doyan duit ya susah ya Gitu aja mbak Ya terima kasih Pak Hendra Selamat sore Silahkan mbak Selamat sore Ya silahkan Pak Hendra Saya pikir mah itu wajar-wajar aja Itu mah gak jadi masalah Kan ibu banyak vitamin ya Kalau banyak vitamin ya kita jaga Kalau gak ada vitamin kita buang jauh-jauh Begitu bu makasih Bu y u l y a Silahkan ibu i Ya apa namanya disana tuh harus ada punya uang Ada、kalau misalkan n g a punya uang, itu dia nggak bisa. Udah, tidurnya bareng, sama s a m u ramai banget orang. Tapi kenyataannya,、hmm. kalau punya uang, dia sewa sesuai d e n g a i s t e m s m a berempat itu 500 ribu sebulan.、Hmm. Terus m a k a n pun dia b e l i padang gitu.、Hmm. Jadi s a a harus bayar. Kalau nggak, kita dapat makannya, makan yang sisa. Nah, b a h s i s e b u l a n 500 ribu. i y、oh, data dari mana, Ibu? Itu dari mantan pacar saya. Oke.、Okay. terima kasih. Panto. Ya, halo. Silakan. Eh,、uh, kalau saya pikir di sini kan judulnya adalah lembaga pemasyarakatan.、Mm -hmm. Jadi tujuannya mengembalikan dia ke mas. Saya berada.、Mm. Kalau dia biasanya emang tinggal yang mewah ya, dikasih s a l yang mewah, cuma mesti bayar. t a r u s masuk pemerintah gitu aja.、Mm, kok repot ya?、I